Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil awim Adada khalqihi waridah nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Assalamualaikum wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ayi tabi'ahu bisani ilayamidin Ikhwatal iman, kembali Allah bahagiakan kita duduk di rumah Allah, masjid yang menjadi kesenangan kita selalu berjamah di masjid Dan kita berazam Mudah-mudahan Sampai akhir hayat kita Tidak meninggalkan sholat berjamah di masjid Karena azan adalah panggilan Allah Allahu Akbar Kali ini tema kita Meraih hidayah Allah ha, Arifin bersama Mas Gatot Bang Dudung Ini Allahu Akbar Menikmati zikir Menikmati ibadah dan beliau selalu berjamah di masjid. Bagaimana ceritanya sampai beliau jatuh cinta dengan ibadah? Allahu Akbar. Sebelumnya kita simak dulu Taujih Rabbani. Hikmah mereka yang berzikir. Surah al Ahzab Ayat 41, 42, 43, 44. Bersama imam besar kita. Ustaz Muhammad Surur Karyanto. Imam Masjid az Silakan Ustaz. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahir Rahmanir Raheem Ya Ayyoha Al-Lathina Amanu A'udhu Billahi Minash Shaitanir Aran kira, dan berbicara dan bersilat, dan yang beribadat kepada-Nya, dan yang Zulmaatil Nur, dan kepada orang-orang yang beriman, rahimah. Kepihitum, yang mereka berikan salam, dan Wahai orang-orang beriman Perbanyaklah mengingat Allah Dan memuji namanya Agungkanlah Allah Dengan menyebut namanya Di waktu pagi dan sore hari Allah adalah Tuhan Yang memberikan rahmat kepada kalian Para malaikat memohonkan ampun Memohonkan rahmat untuk kalian Agar Allah menetapkan kalian dalam Islam dan mengeluarkan kalian dari kefakiran Allah Maha punya yang kepada orang-orang mukmin ucapan selamat sesama mukmin ketika mereka berkumpul di hadapan Allah di akhirat adalah salam sejahtera Allah menyediakan pahala yang amat besar bagi mereka Allahu akbar walillahil ham mulai maskatat dulu Mas Awal-awal eh, melihat orang zikir itu Apa yang mas pikirkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Ustadz Jadi awalnya saya tinggal di Sendul ini Tahun 2004 Dan masjid ini dibangun Di tahun 2009 Iya ya. uh, Saya pagi-pagi Sebenarnya dengan udara yang segar ini saya sering sekali olahraga sepeda khususnya. Beliau hobi sepeda. Iya. Dan di minggu pertama saya sering melihat orang dengan pakaian putih-putih berbondong-bondong menuju masjid ini. Dan pada waktu itu saya hanya melihat saja. Ada apa ini di sini? Begitu ramainya. Saya berangkat pagi-pagi sekali seperti halnya orang berangkat uh, menuju masjid ini. Di situ saya masih belum terbuka. Saya melihat kemudian tahun uh, bulan berikutnya terus saya melihat dan di situ saya mulai tersentuh orang dari jauh-jauh dengan menggunakan bus ada pelatnya dari Cirebon, dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah, masya Allah jauh-jauh mereka datang ke masjid ini sementara saya yang tinggal di Sentul sama sekali saya belum menginjak masjid ini. Dan juga mengikuti zikir Dan akhirnya di bulan Maret 2013 Alhamdulillah saya coba melangkah Untuk mengikuti zikir Zikir Akbar yang dipimpin oleh Ki Haji Ustadz Muhammad Arifin Ilham Di situ saya mulai merasakan Nikmatnya kita beribadah Setiap uh, bulan kemudian Yaitu uh, Maret dan April saya ikut juga untuk zikir yang kedua. Di acara zikir yang kedua, saya ajak keluarga saya, istri dan juga anak-anak saya. Alhamdulillah ada sedikit ketenangan. Tentunya kita mengharapkan dari semua yang ibadah yang dilakukan ini adalah untuk ketenangan hidup kita baik di dunia dan di akhirat. Kemudian di April jadi umur saya sekarang sudah 50 lebih ya Jarang sekali saya bangun Khususnya di saat subuh Dan saya sudah mulai berpikir Kapan saya bisa terbangun Untuk melakukan sholat subuh Khususnya sholat subuh berjamaah di mesjid Dimana setiap bulan saya juga sering mengikuti acara pengajian Dan dari rekan-rekan khususnya juga ustad mengajak saya untuk Datang sholat subuh berjamaah di masjid. Tepatnya tanggal 16 April Setelah ulang tahun istri saya Saya bertekad untuk datang ke masjid Khususnya untuk mengikuti sholat subuh berjamaah Saya datang ke masjid ini awalnya Dan pada waktu itu saya masih malu-malu Ketemu dengan Ustaz Arifin Pada waktu itu saya masih belum mau untuk berjabat tangan pada hari yang ketiga saya sholat subuh berjamaah di sini tiba-tiba pada waktu saat saya memasukkan eh, infak Ustadz menegur saya Abang dari mana saya jawab dari Sentul City Ustadz namanya siapa nama saya Gatot Ustadz oh ya Abang setelah ini ke rumah ya Bang baik Ustadz terima kasih. Pada waktu itu saya masih malu. Kenapa malu? Karena memang ya luar biasa saya ditegur oleh seorang Ustadz terkenal. Pada waktu itu saya langsung pulang. Karena saya malu. Hari keduanya saya ditegur lagi sama Ustadz. Kenapa gak ke rumah? Baik Ustadz saya ke rumah Ustadz. Jadi memang ada ilmu yang bisa saya dapat selain di masjid ini. Yaitu ilmu yang saya dapat juga di meja makan Makan pagi bersama Ustadz Arifin Ilham Dan Alhamdulillah Sampai saat ini Saya ikut zikir akbar rutin setiap bulan Dan sementara sepeda saya tinggalkan insyaallah teman-teman sepeda saya akan saya ajak Untuk ikut berzikir di masjid ini Dan sampai saat ini Alhamdulillah Setiap pagi saya datang ke sini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Terima kasih dan banyak. Dan menikmati hidangan pagi. Yeah. Allahu Akbar jasmani dan rohani. Eh, maafkan kalau Arifin belum banyak bisa menyapa. Kenapa yang telah melihat eh, sahabat yang baru gitu ingin kenalan. Allahu Akbar padudung ini. Padudung ini subhanallah. Iya, Arifin susah payah ngajak beliau awalnya. Susah payah, karena Arifin melihat beliau, mungkin orang yang pertama dekat dengan Arifin di Depok adalah beliau. Nah, begitu mulai berjikir, Arifin cari beliau. Beliau hanya bilang salam. Wah, salam terus. Apa di benak abang sebelumnya dengan zikir, bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Jadi saya tahu waktu zikir di Mampang itu saat... Ya. Waktu itu Saya masih ingat, masih mendengar Setiap pagi itu La ilaha illallah La ilaha illallah Dan seterusnya, panjang Ya saya Tidur-tidur aja <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> itu Saya mendengar sekali itu Jadi insyaAllah orang banyak berduyun-duyun Tapi belum-belum belum ini kesentuh jiwa saya, Ustaz. Kemudian singkatnya pada waktu ada usaha di olahraga badminton di dekat rumah saya. Tidak jauh dari rumah saya. Saya dengar kalau setiap hari Selasa itu latihan badminton di gor dekat rumah saya. Saya dengar satu rumah dari rumah beliau di dekat gor. Tahu saya, tapi saya tetap masih menghindar. Malu kali Ustaz, karena mungkin masih banyak dosa Jadi kalau dosa itu banyak, emang rasanya itu gelisah hidup itu Resah, risih Jadi bukan jaminan, uang banyak, harta banyak Menjamin kehidupan kita, hati kita senang, tenang, gak ada itu Bukan jaminan Jadi jaminannya hidup tenang itu, kalau kita beribadah Yang saya rasakan dari ini, ibadah membawa saya kelimatan hidup Ustaz Tenang batin artinya sekarang ini saya awalnya saya juga ketangkep sama Ustadz jadi ibarat burung burung puyuh ketegrep ini umumnya kan burung puyuh gak ketegrep gak bisa ketangkep emang dijinak begitu ketangkep pindah lagi dari lagi lari lagi ketangkep saya pak ketegrep pak sama Ustadz jadi ketemu di rumah saya di latar saya nah ketemu kata ustad <SILENCIO> udah ketemu saya udah gak bisa ngomong apa lagi udah bagaimana bang mulai subuh nanti ikut arifin ya bang insyaallah ustad janji bang subuh ke masjid insyaallah ustad saya janji subuh ke masjid nah saya tepat janji saya subuh ke masjid alhamdulillah sejak itu sampai hari ini saya sudah terputus insyaallah sudah lebih kurang 9 tahun Insya Allah saya usahakan terus Tidak pernah putus ke masjid Terutama subuh Kadang-kadang Lebih banyak juga di masjidnya Daripada yang bukan di masjid Karena kalau saya berjalan kemana pun Saya itu cari masjid dulu Saya Di mana nanti masjid ini Salat di mana Sampai begitu sudah Ustaz sekarang ini Insya Allah begitu Ustaz Terima kasih Ustaz ya, sudah... Insya Allah Ustaz tahajud Saya uh, istiqomah awalnya ishajur itu saya pakai alarm handphone belum punya itu hari Ustadz pakai beker bunyiin kita, kita taruhnya bunyi dia kadang beker beker kita-kita Ustadz <tik> nah lama-kelamaan itu mungkin berjalan lebih kurang dua bulan jadi setelah dua bulan ke saat, saat ini itu sudah enggak ada lagi beker enggak ada lagi handphone alarm enggak perlu jadi cuma sebegitu mau tidur, ya Allah, hamba hambamu ini mau bangun nanti jam setengah tiga atau dua seperempat. Insya Allah bangun, Ustaz. Allahu Akbar, Walillahilham, Ikhwah. Inilah hidayah Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Dan dakwah juga begitu, menghampiri, menyapa, mendatangi. Bukan hanya didatangi seperti ini, Arifin juga mendatangi. Tadi itu Arifin juga keliling ke kampung-kampung, naik sepeda, jalan, naik motor, kita kan keliling. Da'wah, da'wah itu ngajak, mengundang. Datangilah saudara-saudara kita. Itu amal yang paling mulia. Dan satu orang yang kita ajak ke jalan Allah. Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Pak Dudung, Arifin cari-cari. Ketika beliau Arifin safa, mas gato sekali. Belum ke rumah, cari lagi. Besok ketemu lagi, samber lagi. Ada bapak-bapak ya, di depok itu. Kalau kita subuh, beliau lari pagi. Incin incar benar ini untuk ketemu bapak ini karena beliau sudah sudah sepuh sudah umur 70an tapi tidak ke masjid-masjid kan ngeri ngeri kalau meninggal dalam keadaan tidak beribadah ngeri wah hanya orang munafik yang tidak mau ke masjid hanya orang munafik rasul memberikan ciri-ciri-ciri orang munafik berat berjamaah isya dan subuh di masjid la solat tali jaril masajit tidak sah solat tetangga masjid kecuali di masjid biar dia hafal Quran biar dia kiai ustad kalau dia sholat tidak berjamaah di masjid padahal dia punya kesempatan ke masjid tidak sah sholatnya ini sabda Rasulullah SAW. hampir saja aku bakar rumah orang yang tidak berjamaah di masjid Rasul keras mengingatkan azan itu undangan Allah Allah yang undang bukan muazzin Allah yang ciptakan langit dan bumi yang menghidupkan kita yang mematikan kita mengundang kita. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya al fala. Yang dipanggil yang bersyahadat, yang Tuhannya Allah, yang nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo salat. Ayo meraih kemenangan. Makanya orang kalau gemar beribadah, berkah hidupnya falah Berkah dunia akhirat. Rezekinya, rumah tangganya, aktivitasnya, dakwahnya, jamaahnya. Kalau satu kampung memakburkan masjid, maka kampung itu diberkahi oleh Allah. Bersyukurlah warga azikrah, semua kampung babakan madang ini mengiang-ngiang terus panggilan Allah. Dan kita pun senang memakmurkan rumah Allah. Sayang terbatas waktu, terima kasih amal jariahnya. Kawan-kawan, ini semua... Teruskan amalnya. Terus kita bangun pesantren azzikra silakan hubungi Bang Awaludin 0856 900010. 0856 900010. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan jangan lupa zikir tanggal berapa? 2 Rabiul Akhir 2 Februari ahad mulai jam tujuh Keparatul majlis subhanakallahumma wabihamdika. Shadu'en la ila ila anta staufiruka wa atuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.